وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرًا Amma ba'd. Berkata Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala. Bab yang berikutnya Bapak yang keberapa ini, ya, Yafwan? Ketujuh. Hmm? Sih. Bapak yang ketujuh. Setelah beliau menjelaskan makna dari Tauhid, dan makna la ilaha illallah, maka beliau mulai memberikan contoh satu demi satu yang menjadi lawan dari tauhid dan lawan dari la ilaha illallah itu Babun minasyirki libsul hilqah wal khayt wa nahwihi Bab termasuk dari kesyirikan Main di sini tabiid Ya'ni, ba'du syirik. Bahawa diantara kesyirikan itu adalah libsul hilqah. Memakai gelang. Wal khayti memakai benang. Wanahwi ma dan yang semisalnya. Hmm ataukah kerang atau kalung ikat kepala ikat kaki ikat pinggang cincin dan lain sebagainya li rofil bala nah ini untuk menjelaskan pada kita bahwa tidak secara umum larangan itu tapi yang termasuk dari kesyirikan ketika seseorang memakainya seorang menggunakannya li raf'il bala dengan tujuan untuk mengangkat musibah mengangkat bala atau atau menolaknya jadi dijadikan sebagai tolak bala mm secara umum apa saja yang mereka pakai, cimat-cimat atau juga disebut rajah, rajah rajah atau diistilahkan dengan mujarobat hmm. dengan tujuan sebagai tolak bala dan yang semisalnya. Nah. Ini termasuk syirikan. Dan tergantung dari keadaan orang yang memakainya. Dari keadaan syirikan itu. Bisa jadi dengan. Keyakinannya tersebut menyebabkan dia. Terjatuh ke dalam syirik akbar Yang mengeluarkan dari Islam Dan bisa jadi pula Tidak sampai ke sana Akan tetapi Termasuk syirik Asgar Dan itu dosa yang paling besar Walaupun tidak sampai Mengeluarkan seorang dari Islam Apabila dia meyakini ketika memakai gelang dan yang semisalnya itu dalam rangka untuk tolak bala dan yang semisalnya. Dengan meyakini bahawa benda inilah yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan. Tidak ada sanggup pautnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Benda inilah yang memiliki kekuatan gaib. Benda inilah yang memiliki power. Dan seterusnya. Maka dia terjatuh dalam syirik akbar. Naam. Meyakini di alam ini, di kaun ini ada tasarruf yang lain selain dari Allah SWT. Dalam hal mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan. Akan tetapi kalau dia memakainya hanya dengan keyakinan bahwa benda-benda tersebut sebagai sebab, ya, sehingga Allah Subhanahuwataala mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan, maka dia terjatuh dalam syirik asgar dan itu wasilah kepada syirik akbar. Nah, Dan ketika mereka meyakini bahwa benda-benda tersebut bisa dijadikan sebagai sebab penangkal bahaya Berarti dia telah menetapkan sesuatu di dalam syariat ini Apa-apa yang tidak ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulnya dalam hal menjadikan sebagai sebab sebab manusia dalam hal menetapkan sesuatu itu dijadikan sebagai sebab mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan ada yang bersikap terlalu memudah-mudahkan ada pula yang bersikap ekstrem ada pula yang tengah. Al-wasab. Baina Torah Faini wa-wasab. Antara dua kelompok dan pertengahan. Kelompok yang pertama mereka menyatakan bahawa segala apa yang terjadi di alam ini. Tidak ada sebab sama sekali bagi selain Allah SWT. Tidak ada sebab yang syar'i, bahkan tidak ada sebab yang qadari. Tidak ada yang namanya sebab. Semuanya telah terjadi berdasarkan kehendak Allah SWT. Jadi kalau orang sakit, ya, kemudian misalnya dia minum obat, ya, kemudian sembuh, bukan karena obatnya. Dan bukan karena obat itu terjadikan sebagai sebab Memang karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menghendakinya Ya. Demikian pula ketika seorang mendapatkan manfaat Karena satu sebab Tidak ada sebab semuanya telah ditetapkan oleh Allah Ini keyakinan dari kelompok Jabriyah Dan Asyairah Karena Asyariyah memiliki pemikiran jebria pula, ya? yang pernah kita bahas dahulu bahawa kelompok ini, ya, terlalu ekstrim di dalam menetapkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tidak ada masya'at, tidak ada kehendak bagi makhluk. Keadaan manusia ini tidak boleh memilih. Tidak ada pilihan bagi mereka Seperti Mayit di hadapan tukang mandinya Dibolak-balik Diangkat Diletakkan Dia ikut saja Nah Dan tentunya ini batil Nah Kelompok yang kedua Yang juga tersesat dari jalan Allah SWT Mereka yang terlalu memudah-mudahkan Sebab Ya Terlalu memudah-mudahkan adanya sebab. Ya, dan ini kebanyakan diyakini oleh kaum sufiyah, ahlul khurafah. Naam. Sebab yang tidak disebutkan oleh Allah SWT dan Rasulnya ditetapkan oleh mereka sebagai sebab. Naam yang memiliki pengaruh, ya, nah, bermacam-macam cara mereka dalam menetapkan sebab itu, yang dengan memperluas asbab inilah yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam bedah, terjerumus ke dalam syirik, sampai yang tidak disyariatkan pun. Ditetapkan oleh mereka Nah Seorang terkena penyakit Kanker Gimana cara menyembuhkannya Cukup datang ke pohon pisang Kemudian berdiri Di depan pohon pisang Lalu setelah itu Mengelilingi pohon pisang Tiga kali Lalu mengucapkan solawat Tiga kali Insya Allah katanya sembuh nah, gitu. Wah model apa ini Hubungannya apa Antara keliling sama penyakit kanker ya Hah? Hubungannya apa Nah Seorang terkena penyakit Asma misalnya. Ya Oh, gampang Kamu datang ke kakek yang terkenal itu Ada di daerah Fula ya. Kamu tinggal mengeluhkan penyakit apa Yang ada pada kamu Ya Dia tinggal mencabut satu Helai jenggotnya hmm, Pulang kamu sembuh Nah Hmm Orang yang jelek. Nah, bagaimana cara memikat hati wanita? Karena kaum sufiyah jangan dikira nggak senang perempuan. Mereka punya mujarobat, mujarobat. Ya, lengkap. Bahkan ada kitab mujarobat lengkap namanya. Iya. Nah, kalau kamu mau hati kamu eh, ada wanita yang terpikat sama kamu, ambil. Selembar daun Daun apa itu ya, nah, Yang ada di Biasanya tumbuh di rawa-rawa Bakau nah, ya. Ambil daun bakau Kemudian kamu Tulis Bismillahirrahmanirrahim Tapi dipisah-pisah Bak Sin Mim Lam Hmm Alif, Lam, Ra, Ha, terus, gitu, ya. Kemudian kamu rendam e, ke dalam air, ya. Beberapa lama setelah itu kamu minum. Nah. Katanya wanita yang mana saja yang kamu inginkan, niscaya akan ikut di belakangmu. Nah, katanya begitu, ya sebab apa? Antara minum air itu sama terpikat ke wanita. Nah. Ya. Nah. Kalau mungkin, ya. Kamu ya. Beli Blituren misalnya, iya kan. Kemudian kamu ngajak wanita, ya tentunya ikut mungkin. Nah, Ya, ini ada sebab yang bawahhir. Oh, mereka perluas betul masalah ini. Nah, bagaimana cara menolak pencuri dari rumah? Ada juga macam-macam sebab-sebab yang mereka berbuat. Ya, cukup ditaburkan garam di sekitar rumah. Pencurnya apa takut sama garam apa? Apa hubungannya? Nah. Lain lagi kemudian kalau mereka sampai meminta bantuan kepada para jin, ah ini syirik. Akbar. Ya. Adapun yang ketiga yang mereka tetap meyakini ada sebab ada sebab, ada pengaruh. Ya. Mereka mengimani itu. Nah, hmm. akan tetapi mereka tidak menetapkan sebab-sebab tersebut kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang tidak ditetapkan, maka mereka tidak menetapkannya. Ya cara penetapan sebab itu dari dua arah, terkadang dari sisi syariat atau dari sisi takdir. Ya, dari sisi syariat, kalau disebutkan oleh Allah Subhanahuwataala atau Kharasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa yang demikian itu adalah obat atau mendatangkan pengaruh Misalnya Nah Seperti ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan tentang uh, Madu ya, Lebah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Fihi shifa'un linnas Terdapat padanya obat Bagi manusia Nah kita menetapkan itu Ya? Ataukah Al Quranul Karim yang Allah Subhanahuwataala sifatkan sebagai syifa? وَنُنَزِّلُ <tuh> مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Kami menurunkan dari Al Quran itu ada yang syifa, obat, penyembuh dan rahmat bagi kaum mukminin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan itu ruqyah ruqyah syar'iyyah la ba'sa birruqyah malam takun syirkan tidak mengapa meruqyah selama tidak mengandung syirik ya atau secara takdir terlihat ada athar Efek pengaruh secara zahir. Nah, dikatakan misalnya sesuatu ini penyembuh, menyembuhkan. Hmm. Nah, setelah diteliti secara uh, nah, detail tentang zat-zat dan unsur yang terdapat pada sesuatu itu, maka ternyata ada hubungannya. Ya, dikatakan benda ini misalnya menyembuhkan kanker, ya. Kalau misal dikatakan teh itu bisa menyembuhkan kanker. Kenapa? Karena di dalamnya ada zat-zat ini dan ini dan ini disebutkan. Yang ini sangat baik bermanfaat bagi kesehatan. Nah ini berarti ada sebab yang berakhir. Nah, demikian pula yang lainnya. Ya. Adapun kalau tidak ditetapkan secara takdir. Dan juga tidak ditetapkan di dalam syariat. Maka mereka tidak menetapkannya itu sebagai sahabat. Ya. Nah. Tidak ditetapkan sebagai sahabat. Maka ini tariqahnya ahlul haq. Kaum u'minin yang jauh dari syirik dan dalalah. Nah. Ya. Maka nah, kelompok sufiah inilah yang kemudian memperbesar asbab tersebut, memperluas apa yang tidak ditetapkan dalam syariat mereka tetapkan. Ya, terkadang hanya sekedar perasaan. Ya diistilahkan apa istilahnya kwan sugesti ya ada istilah main sugesti kalau kamu in, melakukan ini maka apa e, bisa mendatangkan kesembuhan karena saking percayanya dia dengan perkataan itu mungkin ada efek akhirnya nah ya kenapa kamu sakit kanker dia obatnya apa pakai gelang ini nih saya berikan padamu gelang Ya, Ini kalau kamu pakai Secaya insya Allah tidak lama lagi kamu akan sembuh Nah dia percaya betul dengan itu ya. Dia merasakan ada perubahan pada dirinya Betul ya terjadi perubahan ya. Padahal sebenarnya bukan karena pengaruh dari gelang itu Nah ada yang diistilahkan sugesti Tahu sugesti Ah. Nah. Ya. Atau mungkin ya terjadi betul kesembuhan. Karena para syaitan tentunya mereka menyenangi kalau seorang itu menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga menjadikan orang itu sembuh misalnya. Ya, Menolong orang tersebut Lalu seakan-akan bahwa gelang itulah Yang mendatangkan manfaat Dan ini betul-betul Banyak terjadi di kalangan manusia Bahkan kaum muslimin Terkadang anak-anak yang baru lahir saja Mereka sudah Melakukan berbagai macam kesyirikan Ya, kalau ada anak yang baru lahir dilihat dulu tanggalnya tanggal berapa untuk disesuaikan namanya. Ya, kalau dikasih nama Sifulan wah nggak cocok. Kenapa? Karena lahirnya tanggal ini. Konon dalam primbon disebutkan demikian dan demikian. Wah, ini bahaya kalau dikasih nama ini. Ya. Kalau anak yang lahir tanggal sekian, nanti nikahnya harus tanggal sekian. Kalau tidak tanggal sekian, bahaya ini. Apa hubungannya? Nah. ya. Dan di antara mereka juga ada yang sampai membawa anak tersebut dalam umur berapa hari ke tempat yang mereka anggap keramat. Pohon yang dikeramatkan misalnya. Atau kuburan yang mereka agungkan. Dibawa ke sana. Tabarruq. Tak nah, ya. Nah, dan ada juga kebiasaan yang yang cukup mengkhawatirkan ya. Nah, jangan sampai ini jadikan sebagai kebiasaan. Kalau anak yang baru lahir, lalu kemudian anak tersebut dibawa kepada seseorang yang mereka anggap soleh lalu ditahnik nah mengharapkan barokah dari tahniknya orang yang dianggap soleh tersebut ini bahaya seperti ini keyakinan ya mendatangkan barokah kalau dibawa pada orang soleh ini zariah ila syirik gulu berlebih-lebihan nah oleh karena itu para ulama melarang yang demikian. Tahnik itu siapa saja? Nah, kalau antum mengatakan orang saleh, apakah kamu bisa meyakini bahwa dia betul-betul saleh? Kamu tidak mengetahui apa yang ada di dalam batinnya. Nah, sehingga para ulama Syekh Abdul Aziz Nubaz, yang mengomentari perkataan Al-Hafiz Ibn Hajar di dalam Fathul Bari ketika beliau menyebutkan hadis tentang tahnik dianjurkannya mentahnik adalah seorang yang soleh. Demikian pula Al Imam Munawwir rahimahullah banyak sekali menyebutkan di dalam syarah Muslim dalam kitab yang lainnya itu selalu beliau ulang-ulang tentang anjuran. Ya, yang mentahnik itu seorang yang soleh dan itu dibantah oleh para ulama. Syekh Soleh Fauzan membantah dan menyebutkan uh, beberapa hal dari beberapa sisi bantahan tersebut di antaranya itu wasilah pada syirik, tabarruk disolehin. Nah, dan ini tidak diperbolehkan. Ya, yang sunnah adalah tahnik saja. Nah. Adapun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ketika ada anak yang lahir mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu jelas boleh orang bertabaru kepada Rasulullah tatkala beliau masih hidup. Oleh karena itu para sahabah bertabaru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak dipikir tidak bisa dikiasankan pada orang-orang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapapun dia Dan juga Terkadang kalau anak-anak kecil tersebut baru lahir Itu sudah dibuatkan jimat khusus Dari benang ya. Diikatkan di perutnya Ada enggak yang pernah? Ah, Di Jawa ada enggak itu? Kalau Sulawesi banyak betul itu Nah Ya diikat di perutnya. Terus ada ada bunder apa? Ada kotak begini kain. Isinya nggak tahu apa isinya. Jangan-jangan pasir? Gak tahu isinya apa itu. Nah. nah, kadang dipakai anak itu sampai dewasa Nah, macem-macem. Bahwa ini akan mencegah dia dari AIN dia akan terlindung dari syaitan, dari wah uh, macam-macam. Nah, ini semua, ikhwan. Ya, Wasail syirkiyah. Wa kauluhu ta'ala. firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qul afara'aitum ma tad'a'una min dunillahi. Katakanlah. Apa yang kalian lakukan, apa yang kalian anggap, yang kalian seru dari selain Allah Subhanahu wa taala, kalian berdoa kepadanya. In aradaniyallahu bi darrin hal hunna durri di saat Allah s.w.t. menghendaki bagiku kemudaratan, apakah mereka mampu untuk menyingkap kemudaratan itu? Menghilangkan kemudaratan itu. Apakah mereka mampu yang kalian seru dari selain Allah itu? ya? Ini pendalilan terhadap mereka. Yang yang mana mereka itu meyakini adanya Tauhidul Rububiyah. Bahwa pada hakikatnya manfaat itu adalah milik Allah. Dan mendatangkan kemudaran dan itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dibawa keyakinan Rububiyah mereka ini untuk meyakini Tauhidul Uluhiyah. Ya, Apa yang kalian seru dari selain Allah itu? Apa yang kalian ibadahi dari selain Allah? Jika Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki bagiku kemudaratan, apakah mereka-mereka itu mampu untuk menjingkap kemudaratan itu, menghilangkan kemudaratan? Au aroodi bi rahmatin al-hunna mumsiqatu rahmati, ataukah ketika Allah menghendaki kepadaku rahmah, Allah memberikan padaku anugerah, rahmat. Apakah mereka-mereka mereka yang kalian sembah selain dari Allah itu bisa menahan rahmat itu, mencegahnya? Sehingga tidak mengenainya. Ya. Istifham ingkari. Pertanyaan jawabannya tentunya telah diketahui, tidak mungkin. Tidak mungkin dan anehnya mereka meyakini itu tapi kok kenapa mereka tetap saja beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala kul hasbi <hasbiallahu> alaihi yatawakkalul mutawakkilun katakanlah cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala bagiku dan hanya kepadanya lah bertawakal orang orang yang bertawakal nah Ya. Sesungguhnya mereka itu meyakini ini semua. Manfaat dan mudarat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya mereka itu hanya berdoa, beribadah kepada selain Allah, hanya mereka jadikan sebagai perantara. Syafa'at. Orang-orang dahulu. Ya. Kalau sekarang mungkin tidak ada yang betul-betul beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mereka jadikan sebagai perantara. Kesirikan mereka lebih dahsyat pada zaman sekarang ini. Nah. Ada yang sampai meyakini manfaat dan modorat itu betul-betul datang dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul datang dari benda tersebut. Nah. Nah. Berkata pensyarah Kitab tauhid ini ketika beliau menyebutkan ayat tersebut kata beliau fa hadhil ayatu wa amsaluha ayat ini dan semisalnya tubtilu ta'alluq al-qalbi bi ghairi membatalkan ketergantungan hati kepada selain Allah fi jalbi naf'in aw daf'i dalam hal mendatangkan manfaat atau menolak kemudaratan wa anna dhalika syirkun billahi dan yang demikian itu adalah syirik kepada Allah wa fil ayati bayanun anallaha ta'ala wasama ahlal syirki bi ghairillah. ghairi llah waraghbati ilaihi min dunillah dan di dalam ayat ini penjelasan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Menyifatkan orang-orang musyrikin itu dengan berdoa kepada selain Allah Dan mengharap kepadanya dari selain Allah subhanahu wa ta'ala Wattauhidu diduralik Sedangkan tauhid itu lawannya Berdoa itu hanya kepada Allah Mengharap itu hanya kepada Allah wa huwa alla <tik> yad'u illa Iaitu tidaklah kita berdoa kecuali hanya kepada Allah wala yarghabu illa ilaihi wala yatawakkalu illa alaihi kita tidak mengharap kecuali hanya kepada Allah kita tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah wa kadza jami'u anwa'il ibadati la yasluhu minha syai'un li dan demikianlah seluruh jenis-jenis ibadah tidaklah benar sedikitpun diserahkan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Kama dalla 'ala dzalika al kitabu was sunnah wa ijma'u salafil ummah wa aimatiha. Sebagaimana yang telah ditunjuki oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah dan kesepakatan para umat ini yang terdahulu dan para imamnya. Ya. Sehingga itu semua tidak ada yang mampu mendatangkan manfaat dan motor. Ya. Demikian pula dari sebab-sebab yang ada. Baik secara syari maupun secara qadari. Kita meyakini itu sebagai sebab semata. Sebagai sebab semata. Berusaha menghindar dari penyakit ya berusaha untuk mendatangkan manfaat kita mencari sebab-sebab itu boleh yang jelas sebab itu qadari atau syar'i Naam Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firra min al-majdzumi firara min al-asad Hendaklah kamu lari dari orang yang berpenyakit lepra seperti lari kamu dari singa Ya ini jangan mendekati orang yang memiliki penyakit lepra. Nah, Rasulullah SAW perintah kita menjauh. Itu berarti kita dianjurkan untuk mencari sebab, ya kan? Mencari sebab sebab keselamatan dari penyakit dari penyakit penyakit menular. Tapi ada hadis yang lain yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la adwa wa latiyarah tidak ada yang namanya penyakit menular ya penyakit menular tidak ya. ada nah, nah ini iskal di satu sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjauh dari orang yang berpenyakit lepra di sisi yang lain kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak ada yang namanya penyakit menular. Gimana cara mengkompromikan terjadi khilaf di kalangan para ulama? Ada dua pendapat yang terkuat dalam masalah ini. Sebagian para ulama mengatakan. Bahawa hadith la'adwa tidak ada penyakit menular itu nas syurih. Nas yang jelas bahawa tidak ada yang namanya penyakit menular. Tidak ada. Ya hadis ini mohkam. Jadi kalau Rasulullah mengatakan tidak ada penyakit menular, maka tidak ada penyakit menular. Nah, Lalu mereka juga berdalil dengan hadith Nabi S.A.W. Ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah S.A.W. Menanyakan tentang kuda apa atau kaunta yang seluruhnya berpenyakit. Dia menjelaskan kepada Rasulullah S.A.W. Bahwa kuda ini ya terjangkiti oleh kuda ini. Kuda ini terjangkiti oleh kuda ini. Kuda ini terjangkiti oleh kuda ini. Akhirnya mereka semua berpenyakit. Kata Rasulullah S.A.W. Faman a'dal awal. Lalu yang pertama sakit siapa yang menjangkiti? Iya kan? Nah. ini yani maksudnya. Kalau memang betul ada yang namanya penyakit menular ya, yang pertama itu siapa? Yang menularinya. Naam. Apa yang menularinya? Naam. Adapun hadis yang menyatakan firra minal majdzumi firara kaminal asad, lari dari orang berpenyakit lepra kata mereka, hadis ini tidak menunjukkan bahawa penyakit menular itu ada. Akan tetapi hadis ini untuk dijadikan sebagai sadudariah menutup pintu. Jangan sampai ketika kamu berdekatan dengan orang yang berpenyakit lepra, kemudian kamu juga terkena penyakit lepra dengan takdir Allah SWT, sehingga kamu menyangka bahwa kamu terkena penyakit itu karena berdekatan dengan orang berpenyakit lepra. Padahal bukan, tapi karena Allah yang berikan pada penyakit itu. Nah, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam larang dalam langkah untuk menghilangkan keyakinan ini, jangan sampai kamu jadi punya keyakinan seperti itu bahwa penyakit menular itu ada. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar. Pendapat kedua menyatakan. Bahwa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam "firra min al majdum, firra asad". Larilah kamu dari orang berpenyakit lepra seperti larnya kamu dari singa. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa penyakit menular itu ada. Ya. Mereka menganggap bahwa hadis inilah yang muhkam. Hadis ini yang merupakan nas yang jelas menunjukkan penyakit menular itu ada, makanya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menghindar darinya. Adapun hadis laat dua tidak ada penyakit menular. Hadis ini Rasulullah SAW sebutkan dalam hal ketika Rasulullah hendak membatalkan keyakinan kaum jahiliyah di mana mereka meyakini bahwa penyakit menular itu menular dengan sendirinya bukan karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala kata orang jahiliyah seorang itu terkena karena penyakit menular tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala nah Rasulullah bantah itu la adwa tidak ada penyakit menular maksudnya tidak ada penyakit menular yang Penyakit tersebut menular dengan sendirinya. Akan tetapi semua berdasarkan takdir dari Allah. Kalau Allah kandaki tidak menular, maka tidak terjadi. Iya kan? Berapa banyak orang mendekati orang-orang berpenyakit menular, tapi juga tidak di, tidak dijangkiti. Penyakit tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki. Ya? Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Salah. Nah dan yang zahir pendapat yang kedua ini yang aqrabu ila sawab mendekati kebenaran dan juga lebih cocok dengan kenyataan gitu. Ya kan? Ilmu kedokteran menetapkan adanya penyakit menular, hade ikhwan. Iya. Nah, di sana ada penyakit-penyakit yang bisa menular yang lain. Nah, apakah melalui cairan atau melalui makanan dan seterusnya wallahu alam bisawab an imran bin husain dari imran bin husain radhiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan melihat seorang laki-laki fi yadihi halqatun di tangannya ada kelang min sufer dari tembaga ya ada kelang dari tembaga fa lalu kemudian rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya ma ada apa ini? Nah lihat Jadi kalau ada seorang Yang melakukan suatu perbuatan yang di luar dari kebiasaan Ya ditanya dulu ya. Yang ada ihtimalnya ya Ada kemungkinan Ini benar atau tidak Ya ditanya dulu maksudnya apa gitu. Nah Jangan langsung difonis Saya melihat ikhwan itu pakai gelang Bahaya itu Ya dia pakai gelang karena apa Sabar dulu Mungkin saja dia baru pulang dari rumah pamannya Pamannya memberikan padanya gelang Untuk diberikan kepada Keluarganya yang lain kan Ya daripada disimpan di kantong Ya mending ditaruh di, di tangan misalnya Pakai Jangan langsung difonis Jangan-jangan dianggap jimat Dalam hadith ini Rasulullah bertanya dulu Ada apa ini untuk apa ini yang kamu pakai? Qala minal wahina. Untuk menolak wahina. Wahina itu sejenis penyakit. Wahina. Ya. Para ulama mengatakan semacam urat. Yang terdapat di bahu. Ya. Kemudian menjarar ke seluruh tangan. Nah, ada juga yang mengatakan penyakit yang terdapat di lengan gitu. Dan ini penyakit khusus laki-laki nah, Tidak pada wanita nah, Mungkin berhubungan dengan otot atau apa gitu. Ya, Penyakit apa sih ini Salah urat atau ya semacamnya Jelas terdapat di lengan gitu, Khusus laki-laki Nah. Ya, kata dia, nah, "Untuk menghindari penyakit ini, min wahina menolak penyakit wahina itu." Tolak balak Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inziha." Lepas dengan kuat gelang itu. Fa innaha la tazidu illa wahana. Sesungguhnya apa yang kamu pakai itu tidaklah menambah bagi kamu kecuali bertambah lemah, akan semakin memudaratkan kamu tidak mendatangkan manfaat sama sekali. Fa'inna kalau mita wahyaa leika maaflah ta'abadan dan sesungguhnya kamu kalau mati dalam keadaan punya keyakinan demikian, kamu tidak akan beruntung selama lamanya. Karena itu syirik. Dan orang yang syirik, lihun. tidak akan mendatangkan keberuntungan selama-lamanya. Rawahu Ahmad bisanadin laba'zabihi. Diriwatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad. Tidak mengapa. Kalau dikatakan laba'zabihi, yakni setingkat hadis Hasan. Gitu. Ya, namun pentahkik, Kitab ini mengisyaratkan bahawa sanat hadis ini terdapat padanya kelemahan. Namun beliau tidak uh, menyebutkan siapa yang melemahkan. Gitu. Adakah dari para ulama yang melemahkan? Nah perlu kita mengecek bagaimana komentar Syekh Albaani rahimahullah tentang hadis ini. Walau an Uqbah bin Amir marfu'an dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Uqbah bin Amir secara marfu' bahwa Rasulullah SAW menyatakan man ta'allaqata mimatan fala atmallaahulah barang siapa yang menggantung jimat maka Allah Subhanahu tidak akan menyempurnakannya La atammallahu la itu doa kejelekan atas seseorang. Ya. Doakan kejelekan semoga Allah tidak memberikan barakah kepadanya, semoga Allah tidak mendatangkan keberuntungan pada dia. Semoga dia selalu dalam keadaan merugi dan merugi. <Syukur> Wa man ta'allaqa wada'atan dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah Wada'ah itu sejenis kerang yang dikeluarkan dari laut Ya Sejenis kerang Biasa ya, kuan, antum apa, ndak pernah lihat Orang terkadang menggantung Jadikan sebagai kalung Ya Nah Tidak tahu diambil dari mana Yang jelas salah satu kerang laut Itu digantungkan Nah atau yang semisalnya Ya Kadang ada yang Yang menggunakan Gigi taring babi Misalnya Ya Nah ya, Digantungkan gitu Ya Katanya taringnya Nah Ada juga macam-macam yang mereka gantungkan Ya Dan mereka masing-masing Uh, pemahaman punya Cara-cara tersendiri Untuk memolesi Kesirikan yang mereka lakukan Nah Ya Dan biasanya diantara manfaatnya Untuk menghindari penyakit Ain Atau menghindari Tolak balak atau dijadikan sebagai Ilmu kabal Jadi kebal dia gitu. Kalau ada orang Yang hendak memotorakan dia dan ingin mencarinya dan ingin bunuhnya Tiba-tiba dia tidak terlihat Padahal dia ada di situ, duduk di situ Nah Ya Atau ketika ada orang yang Hendak mendatangi dia Ingin memukul dia, orang itu Baru saja jarak semeter sudah terpelanting Terlempar jauh nah, Ya Dan terkadang ya ikhwan Yang namanya para syaitan, Ya mentalbis umat ini bahkan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quranul Kerim menggunakan cara-cara mereka syirik ada yang diistilahkan ayat lima ada yang diistilahkan ayat tujuh ada ayat lima belas ya dan itu tergantung dari kamu sampai tingkat mana itu Nah, itu banyak ya orang melakukan. Ya. Bahkan terkadang karena mujarabnya ilmu ini bahkan sampai Cina pun yang beragama Konghucu baca ayat 5. Baca ayat 5. <tuh> Istihza ini kan. Naam. Ya, di antara mereka juga kalau ada yang ingin mendatangkan ilmu tersebut ya dengan berbagai macam cara, nah, ya pernahnya mendapatkan cerita, ya dia menceritakan betul kejadian betul ini untuk mendatangkan ilmu uh, sakti mantra guna, nah, gitu. nah, maka dia harus berpuasa selama 30 hari hanya meminum apa itu air putih saja air bening selama 30 hari setelah itu selesai dia harus berkeliling di malam hari dimulai dari jam 1 enggak tahu berapa malam keliling dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali keliling kampung ya tidak berpakaian dan dikerjakan dikerjakan nah setelah itu dapat ilmu tersebut Nah itu ya terkadang ada juga yang dimintai persyaratan oleh jinnya harus apa untuk mendatangkan kesaktian itu kamu harus me, apa menduduki Al Qur'an hmm. atau menginjak Al Qur'an ya atau menaruh Al Qur'an di atas wc dan yang semisalnya Nah, dari perbuatan-perbuatan kekufuran. kekupuran. Ya, dan ini banyak ya, kawan. Sekarang ini kesilikan mulai disebarluaskan. Nah, kalau dahulu mungkin masih malu-malu. Sekarang dengan transparan. Ya. Santet disebarluaskan. Ilmu. Apa? Apa istilahnya, kawan? Ilmu untuk memikat wanita disebarkan. Nah, bahkan sampai punya macalah, ya. Nah, macalapa itu ya, Upan yang di Surabaya itu. Surabaya sumber syirik. Hmm. Nah, Upan apa? Hah? Apa? Bosmo. Apa itu bosmo? Ada itu apa? Hah? perti sturu Misteri nam, misteri ya. Ya, Allahu a'lam. Ada yang berbentuk majalah, ada yang berbentuk buletin. Isinya adalah syirik. Ya. Bahkan jangankan majalah, katanya televisi. Sudah mulai itu. Ya. Menayangkan Apa istilahnya uh, Dunia lain dari selain dunia manusia ini Katanya dibuat cara-cara Kemudian di Disoting gitu Ya di, nah, di tempat yang tersembunyi Tapi dilihat oleh Orang-orang dari televisi Nah Lalu terdengar suara ini Ada kejadian demikian Ada kejadian ini macam-macam. Nah, ini disebar luas kan. Maka ini semua bentuk-bentuk kesyirikan. Sehingga PR-nya ahlut tauhid ini betul-betul banyak sekali. Nah, tugas mereka dalam mengemban amanah dakwah untuk mendakwahi kaum muslimin dan mereka jahil sesungguhnya, tidak mengerti mana syirik, mana tauhid, mana kufur, mana iman. Wa man ta'allaqa wada'an fala wada' Allahu barang siapa yang menggantungkan wada'ah itu maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan dia tenang dari da'ah sukun tidak menjadikannya tenang wa'am nah, hadis ini dhaif ya dilemahkan oleh disebutkan di sini diisyaratkan oleh Al-Albani lemahnya riwayat tersebut Wa riwayatin dan di dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man taallaqata mimatan faqad ashraq barang siapa yang menggantungkan jimat maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan Adapun riwayat ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Walibni Abi Hatim an huzaifah. Dan diriwayatkan oleh ibnu Abi Hatim dari huzaifah. Annahu ra'a rajulan fi yadihi min minal hummah. Bahwasanya beliau melihat ada seseorang. Di tangannya ada benang. Ya, Yang dijadikan sebagai penawar huma Penawar racun Sengatan Serangga Bahwa kalau itu yang dipakai maka dia tidak akan terselamat Nah, apa dia akan selamat kalau memakai benang itu tidak akan dimotorotkan oleh sengatan ular, kala cengking dan yang semisalnya. Selamat. Fakoto ahu. Lalu kemudian beliau memutusnya. Watala kaulahu dan membaca firman Allah subhanahuwataala. Wa ma yu'minu aktharuhum bil lahi illa wahum mushrikun. Dan tidaklah kebanyakan, mayoritas mereka itu beriman pada Allah melainkan mereka adalah melakukan penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala musyrikin padahal di sana ada sebab-sebab yang syar'i yang Rasulullah SAW ajarkan pada kita akan disebutkan nanti dalam kitab tauhid ini yaitu hadisnya Khaulah yang diriwayatkan Imam Muslim barang siapa yang turun di satu lembah maka hendaklah dia mengucapkan الله, min Aku berlindung Dengan kalimat-kalimat Allah Dari kejahatan Apa yang Allah ciptakan Siapa yang mengucapkan ini Kata Rasulullah Dia tidak akan dimudaratkan oleh sesuatu Ada kisah yang dialami oleh Al-Allama Muhammad Amin asyikiti rahimahullah Ya Nah Beliau ini pengarang kitab Adwa Ulbayan Suatu ketika Beliau mengajar Ya Karena beliau orang yang Memang tinggalnya di Badawah Di, di, di keperkampungan, Dan terkadang karena sibuknya Beliau menuntut ilmu Jarang betul beliau Pulang Dan Masuk ke dalam kota. Beliau hanya tinggal saya di pedalaman. Terus. Siapa yang ngomong? Nah. Ha? Nah. Ya. Tinggal di pedalaman. Sampai dikisahkan bahwa beliau selalu dikirimi surat oleh keluarganya. Disimpan terus. Disimpan. Selama beliau menuntut ilmu. Beliau tidak ingin disibukkan dengan surat-surat. Nah. Baru selesai. Beliau menuntut ilmu bahkan semua suratnya dibuka. Ayahnya meninggal, ibunya meninggal, si fulan meninggal, si fulan meninggal. Nah, karena saking lamanya beliau menuntut ilmu di pedalaman. Sampai tidak mengerti adanya uang yang baru di, di, apa, disebarkan dari pemerintah ini, uang model baru. Itu tidak dikenal sama beliau. Suatu ketika beliau mengajar. Nah, Ya, dan kebiasaan beliau adalah mengucapkan doa ini A'udhu bi kalimati layta mati min syarima khalaq Tadkala beliau mengajar Sedang asyiknya beliau mengajar Tiba-tiba ada yang berjalan gitu Di uh, bagian salah satu tubuh beliau Nah, Yang jelas itu semacam serangga Dan terasa oleh beliau Lalu Beliau tangkap Dipegang gini terus Sambil beliau mengajar ya keinginan beliau selesai mengajar baru beliau lihat apa itu sambil dipegang terus mengajar selesai mengajar ketika dibuka kala cengking Enam. ya dan alhamdulillah tidak memudaratkan beliau ya wallahu alamu bis sampai di sini ya, akhwan yang kita bacakan dari kitab tauhid ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya Subhanakallah wa bihamdik shalla alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu